Mitra bisnis gaya kepemimpinan Presiden SBY kembali dikritik. Kali ini, mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden Adnan Buyung Nasution mengatakan, sebagai kepala negara seharusnya SBY berani mengambil alih tanggung jawab keputusan penyelamatan Bank Senturi jika kebijakan tersebut murni dan bersih untuk menyelamatkan Bank Senturi. Tapi sikap tidak tegas Presiden selama inilah yang akhirnya menyebabkan masalah Bank Senturi berlarut-larut dan mengganggu konsentrasi pemerintah, Dalam membangun ekonomi, dampak buruk juga harus ditanggung para pembantu presiden yang seperti diobok-obok dalam proses penyelidikan pansus hak angket DPR. Nah untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Firly Ganundito. Pak Firly, bagaimana komentar Anda? Kita sebenarnya sebagai pelaku usaha kan melihat situasi politik ini uh, dari uh, dua sisi ya, dari mungkin dari kaca mata yang berdua sisi lah. Kalau misalnya yang seperti Mas sampaikan barusan itu kan point of view dari sisi politik ya. seolah-olah presiden itu tidak bertindak atau diem aja atau gimana gitu tapi kalau misalnya dari sisi bisnis memang banyak yang, yang saya apa, sering berdiskusi gitu ya soal masalah、uh, polemik yang terjadi sekarang ini justru so, mereka melihat malah SBI ini justru nggak banyak intervensi dalam kasus hukum gitu loh jadi biar, biarlah proses yang ada sekarang ini berjalan gitu loh sesuai dengan prosedur yang ada karena kalau misalnya memang terlalu banyak、eh, intervensi yang, yang diambil Oleh seorang presiden itu akan membuat suatu kondisi di nilai atau di persif sebagai suatu negara yang memiliki politik apa yang kurang stabil gitu loh, karena intervensi yang terlalu besar dari satu kepala negara gitu Desakan-desakan itu ingin menggiring supaya SBY mengintervensi kasus itu ya Pak Sendro saya melihatnya kesana gitu loh karena memang kasus, kasus KPK sama Polri itu kemarin kan benar-benar yang masalah hukum gitu kalau misalnya suatu presiden langsung turun tangan mengintervensi hasil daripada suatu keputusan yang sudah ditetapkan lewat jalur hukum itu akan menyalahi undang-undang gitu、loh. jadi mungkin pada saat itu keputusan untuk menyerahkan kepada proses hukum a d a yang terbaik jadi、uh, sama halnya kasus sama bank senturi ini mungkin ya apa harapan anda terhadap penyelesaian kasus senturi ini Harapan saya sih semua sesuai dengan prosedur yang ada gitu. Jadi kalau misalnya memang suatu saat ada terbukti suatu kesalahan ya ditindak aja gitu loh. Cuman kalau misalnya terbukti tidak melakukan kesalahan ya udah stop aja di situ gitu. Jadi gak usah g a kita usah k menjadikan suatu polemik atau yang berkepanjangan yang tidak akan ada habisnya gitu loh. Nanti dari sini dicari lagi kesalahan yang lainnya gitu Yang penting pokoknya kita berhenti transparan aja. Memang Kalau misalnya memang ada benar, ada suatu terjadi suatu kepenyelewengan. Ditindak, gitu. Dan i i t n d k gitu d a siapapun yang ditindak juga itu yang, yang ditentukan yang bertanggung jawab aja gitu loh. Karena kita dari, dari pelaku usaha ingin l i h a t suatu proses hukum yang fair, transparan, dan adil gitu. Karena itu adalah suatu indikator、uh, bagi apa, tertariknya, akan tertariknya suatu、uh, program investasi dari, dari luar juga. Dia akan melihat sisi hukumnya, kepastian hukumnya bagaimana gitu. Demikian Firly Ganundito dan saya Rizal Andika.